早ーキーパーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーキーパーキーパーキーキーパーキーキーキーパーキーキーキーパーキーキーキーパーキー Ya Selamat siang, selamat tahun baru Selamat tahun baru Pak Gilbert Komentarnya apa nih Pak? Ya kalau seperti kayak kaya begini kan Ya kita rakyat kan gak bisa bilang apa-apa ya Kalau ini kan sudah jelas Sebenarnya harus ada tindakan tegas ya s e b e r n y a h a u tindakan tegas itu Entah itu Hakim Agung atau, atau apapun namanya itu Atasannya itu siapa? Harusnya ada tindakan nyata nah, Orang Hakim 18 kali ke Sini p u r u mau apa? Ya kan? bahkan hanya transit beberapa jam itu, nah itu perlu dicurig perlu dicurigai ditelusuri, ya kan ditindak jangan hanya cuma dikasih sanksi sanksi yang administratif segala macam begitu, itu pasti terjadi transaksi kan dengan tersangka atau dengan tertuduh, ya b u s a k l a h keadaan Indonesia ya saya mengharapkan 2014 ini pemilu yang bagus, presidennya bagus ya mengharapkan Jokowi lah. よこいだんやん。 ウムサイア、キタマデ 山田さん、ok、山田さう山田さん、山田 Hukuman mati. Nah, kalaupun tidak mau sampai ke sana untuk memperbaiki Indonesia, yang b i a t a n n y a tidak ada harapan sampai sekarang, ya satu-satunya hukuman seberat-beratnya, s e umur hidup, plus p e m i s k i n a n seluruh keluarganya, ya, semua harta menteri yang tidak terdirinya di, di sisa semua, dan sebuah akal-akal a n lebih baik. ganti semua satu generasi yang sekarang lagi tercokot, terima kasih ya, selamat tahun baru Pak John silahkan komentar Anda k a l i l i h a t pejabat Indonesia dari dulu selama berkuasa yang mumpungkan berkuasa untuk mencari kekayaan banyak-banyak yang bisa buat t u h r u n a n yang b i a begitu aja yang s e l a m tahun i i ya berharap yang l i h a k tapi m u s a h i l selama p e m i m i n y a Semuanya begitu Terima kasih Terima kasih Pak John Pak Udin yang berikutnya Selamat siang Pak Udin Selamat siang Mbak Jadi gini kalau saya pikir Yang masalah dia mau ke Singapura Mau berapa kali itu Sebenarnya gak ada urusan sama, sama masyarakat Yang penting diutamakan kinerja yang dihasilkan Kalau kinerja dia bagus Dia ada urusan pribadi Apa istrinya ada Apa anaknya di Singapura s e g a l a macam dia mau setiap hari ke Singapura Itu urusan dia yang penting Menghasilkan kinerja yang bagus Kan yang kita yang masyarakat perlu itu kan butuh hasil. Menikmati hasil kinerja. Kalau dia hasilnya b u u r k buruk berarti kita imbasnya. Masyarakat itu dapat imbas. Tapi kalau kinerja kerjanya itu bagus berarti kita menikmati hasil kinerja pejabat itu loh. Urusan pribadi ngapain kita urus kalau saya pikir? Ini untuk、uh, subjektifnya pribadi saya kali. Itu aja. Baik, terima kasih.